Bagaimana bisnis, banyak orang mencari rahasia bagaimana melayani pelanggan itu supaya dia mau beli, bagaimana seorang customer service itu supaya mau eh, merasa nyaman di tempat kita, tapi melupakan hal-hal yang paling umum dalam kehidupan seorang manusia. Ingatlah bahwa Anda sebenarnya sama dengan orang lain. Bagaimana Anda ingin diperlakukan bila mana Anda berada pada posisi dia. Sebenarnya itulah yang harus Anda lakukan terhadap pelanggan Anda. Misalkan, kita merasa senang kalau kita mengunjungi sebuah toko lalu ternyata pelayan toko itu mengingat nama kita. Kita senang kalau ternyata staf penjualannya membiarkan kita melihat-lihat tanpa terlalu memaksa beli yang mana ini yang bagus dan lain-lain. Tapi kita juga merasa senang kalau penjual itu melayani kita dengan baik. Memberikan masukan dan memberikan arahan yang tepat Maka kita harus tahu bahwa pelanggan pun mempunyai kesamaan dengan kita Mereka ingin melakukan pembelian di tempat Anda Atau menghadapi customer service di tempat Anda Dengan perasaan dan pengalaman seperti yang sama yang ingin Anda lakukan Coba Anda lihat Kalau pelayannya itu jujur Anda senang Ramah Anda senang Apakah Anda sudah ramah kalau Anda sebagai sales? Atau customer service ya. Anda akan mewakili perusahaan Anda Untuk bersikap sebaik mungkin ya. Nah, kalau Anda lagi jalan-jalan Ke tempat-tempat yang sangat sukses ya, Penjualannya bagus, tempatnya Menyenangkan, customer-customernya puas Dan selalu beli di sana Coba secara sadar dan reflektif Anda melihat Apa sih yang dilakukan oleh sales-nya ya. Kalau Anda merasa nyaman Beli di toko, A, ah, coba lihatlah Apa yang dilakukan dengan baik Oleh sales di toko itu sehingga Anda merasa Nyaman di sana Kesadaran ini akan membuat Anda mau secara sadar mempelajari dan memperbaiki diri Anda sebagai seorang sales, atau sebagai seorang customer service, atau sebagai seorang entrepreneur ketika giliran Anda melayani orang lain. Kalau kita merasa nyaman ketika tiba-tiba menerima kartu ucapan terima kasih telah berbelanja di tempat kami, ya maka cobalah bagaimana kalau saya melakukan itu kepada pelanggan saya. Kalau ternyata ketika Anda duduk di sana diberikan minuman segar ya, lalu Anda merasa nyaman, wah nyaman sekali belanja di sini dikasih minuman. Apakah tidak Anda pikirkan untuk Anda lakukan hal yang sama di toko atau di perusahaan Anda? Mitra bisnis, tidak ada hal yang sangat rahasia dalam kehidupan ini. Hanyalah sebuah common sense, kesadaran bahwa orang lain ingin diperlakukan seperti kita juga ingin diperlakukan oleh orang lain. Dengan cara ini, kita dapat belajar memperbaiki cara kerja kita dalam berbisnis